Alhamdulillah, waqafa wa salatu wa salamu ala rasulil al mujidaba Muhammadin al-Mustafa wa ala ahlihi wa ashabihi wa kuulimani taba'al hudad Ashadu an la ilaha illallah wahdahu wa la syarika lah huwa la walada Wa ashadu anna Muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dahu wa sariqul wafa Wa haikum itahiyatil islamiyah, tahiyatin taibatun barakah Tahiyatim al-indillah, tahiyatil ahli jannah warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah perjumpakan kita di dalam kajian rutin pagi hari kita mudah-mudahan senantiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wasilah agar Allah menjangkan umur kita dalam kemanfaatan meluaskan rezeki kita dalam keberkahan dan mempertemukan kita kelak di dalam syurga yang penuh kenikmatan. Allah Subhanahu wa berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil Ayat ini insyaallah akan menjadi muntolak pembahasan kita pada kesempatan bagi yang berbahagia ini terkait dengan apa yang diamanahkan oleh panitia kepada kami bagaimana Jihad dan dakwah Setelah menikah Sebenarnya di dalam ayat-ayat Tentang jihad dan dakwah Tidak ada perbedaan antara setelah dan sebelum menikah Menjadi berbeda ketika kemudian kita kontekskan Dengan kehidupan kita yang Kadang-kadang Secara Fenomena kita menemukan adanya orang-orang Yang ketika belum menikah Maka menjadi seorang yang penggiat menjadi seorang yang kemudian amat sangat kokoh dan luar biasa gerakannya di dalam dakwah maupun jihad tetapi kemudian ada yang justru karena pernikahannya itu menjadi satu titik di mana kalau bukan pengurangan bahkan ada yang kemudian berhenti dari apa yang selama ini menjadi kegiatan-kegiatan baik dan mulia yang dilaksanakannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wa min ayatihi dan tia, Di antara tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Ankhalaqalakum Bahawasanya Allah telah menciptakan untuk kalian Min angfusikum dari yang sejiwa dengan kalian Azwajah Istri-istri, suami-suami, pasangan-pasangan hidup Litas kunu ilaiha Supaya kalian Merasakan Sakinah Kepadanya Waja'ala dan Allah Menjadikan bainakum diantara kalian Mawaddatan Ada cinta yang disebut mawaddah Warahmatan dan ada cinta yang disebut sebagai Rahmah Surah Ar-Rum ayat ke-21 Allah mengatakan Wa min ayatihi dan diantara tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda keagungannya, tanda-tanda kemuliaannya. Adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi kalian istri-istri dari yang satu nufus. Sejiwa dengan kalian. Wamin ayatih dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah maka apa yang akan disebutkan di dalam kalimat berikutnya pastilah bukan hal yang sederhana, pastilah bukan hal yang sembarangan, pastilah bukan hal yang ringan karena dia termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni akad nikah atau akad nikah. Di akad nikah itu pernikahan itu bukan perkara yang kecil karena Allah menyebutnya sebagai sebagian di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya Allah menyatakan bahwa di antara tanda kebesarannya adalah penciptaan kita, bagaimana kemudian kita bergerak dan beraktivitas, perbedaan kita di dalam warna maupun bahasa juga tentang bagaimana pengisaran rezeki-rezeki Allah di langit dan di bumi. Itu semua tanda kebesaran Allah dan yang istimewa adalah tanda kebesaran Allah yang berupa akad di antara manusia yang mengambil Allah Subhanahu wa taala sebagai penjamin ini. Kata nikah di dalam Al-Qur'anul Al Karim mendapat penghormatan untuk juga disebut sebagai mitsaqan ghalidha. Misal perjanjian Ghalid berat. Dia perjanjian yang agung, perjanjian yang sangat mulia dan sangat berat. Sampai-sampai kata misal kalau Galita ini sebenarnya di dalam Al-Quran hanya muncul tiga kali. Yang pertama tentang nikah ini, yang kedua adalah tentang perjanjian antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan para Rasul Ulul Azmi. Untuk menyampaikan risalah dan amanahnya kepada umatnya, dan yang ketiga adalah perjanjian antara Rasul antara Allah subhanahu wa taala dengan Bani Israel yang saking agungnya perjanjian itu sampai-sampai Allah subhanahu wa taala mengangkat gunung Tursinah itu di atas kepala mereka untuk memperkuat kekhusyuan mereka terhadap janji dan penghayatannya terhadap sumpah yang diucapkan itu. Ini มี sakun qalida, perjanjian yang sangat berat. Dan di antara tanda kebesaran Allah itu adalah nikah ini, sebuah peristiwa besar yang kemudian akan menimbulkan dampak-dampak yang luas bagi kedua insan bahkan juga bagi masyarakat di waktu-waktu selanjutnya. An khalaqahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan lakum bagi kalian min anfusikum dari yang sejiwa dengan kalian, dari nufus-nufus kalian. Mohon maaf ini terjemah di dalam Quran Depak kita membacanya bahwasanya Allah menciptakan dari jenismu sendiri. Nah ini yang enggak bermasalah kata sebagian para peniti Quran, karena kalau menikah itu enggak boleh sejenis ya, harus lawan jenis. min anfusikum dari yang sejiwa dengan kalian dari jiwa-jiwa kalian sendiri maknanya sangat dalam pertama bahwa memang itu berarti bermakna pasangan kita itu dari yang sama nafasnya dengan kita nafas berarti punya makna jiwa atau diri yang itu adalah wujud fisik bisa jadi wujud fisik ia ya, laki-laki dan perempuan tapi sama-sama manusia Maka tidak boleh menikah dengan ratu jin laut selatan begitu. Ini bukan termasuk apa-apa yang kemudian Menjadi tanda kebesaran Allah SWT dalam sebuah ikatan pernikahan Satu memang jenis secara fisik Dua, dia maksudnya nufus adalah yang akan menjadi kunci dari kesuksesan berikutnya Dalam ikatan pernikahan adalah kalau Pasangan itu memiliki kesejiwaan Kata Khalil Juburan Pujangga dari Lebanon Jangan kau kira cinta datang dari Keakraban Yang terus menerus dan Pendekatan yang tekun Bukan kata dia Cinta adalah Anak dari keakraban jiwa Maka anak dari kesesuaian jiwa, anak dari kecucu, kecocokan jiwa. Maka jika tidak ada kecocokan dan keakraban dan kesesuaian jiwa itu, cinta tidak akan pernah tumbuh walaupun kebersamaan senantiasa terjaga. Maka di situ kemudian kita memahami kesejewaan itu maknanya bagaimana? Sebagaimana sabda Nabi saw, al-arwahu junu dumujan Ruh-ruh itu adalah pasukan yang kemudian berbaris-baris. Pasukan yang terkomando dengan baik. Kalau mereka saling mengenal, maka mereka mudah untuk bersepakat dalam berbagai macam hal. Tapi kalau mereka kemudian tidak saling mengenal, maka mereka akan mudah berselisih dalam berbagai macam perkara. Maka kunci nanti ketika akan menjadi seorang yang tetap istiqomah di dalam dakwah dan jihad bakda menikah adalah pada titik kritis ini. Apakah kemudian kita menikah dengan pasangan yang min angfusikuh yang kemudian memiliki satu kesejiwaan penuh dengan kita? titik kritisnya salah satunya awalnya adalah di tempat ini. Jadi bagaimana kemudian untuk menjadi seorang yang tetap bergiat di dalam dakwah dan jihad setelah menikah, ada kata kunci di situ min anfusikum. Kesejuaan yang sangat-sangat dibutuhkan di dalam ikatan pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Kalau roh saling mengenal Seperti tentara saling mengenal Kita tahu tentara saling mengenal dengan sandi Dengan kode Apa yang mengenalkan roh satu dengan yang lain Adalah juga sandi dan kodenya Yaitu iman Iman itu pertama-tama Yang harus bersambung Antara suatu pasangan Di dalam ikatan perikahannya Maka Dalam membahas tentang kufu Kafa'ah antara laki-laki dan perempuan ketika akan menikah, Sy Syaid Sabiq dalam Fikus Sunnah mengatakan menjadi ijma di kalangan ulama bahwasanya sekufu yang mutlak hanyalah sekufu dalam soal din dalam soal agama kesekufuan dalam soal-soal yang lain hanyalah konsep untuk kemudian membangun kenyamanan di antara kedua belah pihak jika kenyamanan itu teraih tanpa misalnya Kesekufuan dalam harta, atau kesekufuan dalam nasab, atau kesekufuan dalam paras, atau kesekufuan dalam pekerjaan, atau kesekufuan dalam pendidikan. Jika salah satu dari kesekufuan ini kemudian batal tetapi tidak mengganggu bagi kenyamanan masing-masing dalam ikatan pernikahan, maka menjadi tidak ada persoalan. Kafa'ah kesekufuan yang mutlak adalah dalam soal din, dalam soal agama Bukan cuma soal ilmu tetapi juga soal pengamalan Bagaimana kufu dalam din itu bukan hanya seberapa banyak ilmu yang diketahui Tetapi juga bagaimana amal yang dilakukan Semakin mendekati satu Jika amal dibagi ilmu semakin mendekati satu Ditambah satu hal yaitu komitmen untuk terus belajar dan beramal Maka semakin baik Tapi kalau Perbandingan antara amal dengan ilmu itu Jauh dari satu Itu riskan. Contoh, ilmunya banyak, amalnya sedikit Itu berbahaya Juga berbahaya juga Ilmunya sedikit, amalnya banyak gitu. Itu tetap juga berbahaya Jadi bagaimana kemudian Ilmu dan amal ini seiring sejalan Ditambah komitmen untuk terus belajar Dan menambah amal ini menjadi penting untuk diperhatikan di dalam akan menuju kepada pernikahan. Di pertimbangan utamanya adalah soal iman dan soal akidah di mana kemudian ini harus menjadi faktor pertama yang dilihat ketika akan menikah karena tidak mungkin tercapai tadi menjadi orang yang tetap berjihad dan berdakwah bada pernikahan ketika kemudian ini tidak dipenuhi. Jadi kesekufuan di dalam soal din, dalam soal agama, kesejiwaan, ruh yang bersambung, pemahaman apalagi. Nanti kalau pemahamannya semakin mirip, semakin dekat, semakin nyambung, semakin mudah nantinya untuk menata badai itu. Ini tentang min angfusikum. Jadi titik kritis pertama dari... Ketika kita berniat untuk menjadi Orang yang berjihad dan berdakwah Setelah kita menikah Nah maka kemudian Membersihkan niat, mensucikan niat Dan memilih dalam soal din Sebagaimana yang diarahkan oleh Rasulullah SAW, Ini Menjadi titik poin pertama Kalau kita akan menghendaki Menjadikan pernikahan sebagai jalan jihad Dan jalan dakwah Litas kunu ilaiha Supaya kalian merasakan sakinah Kecentraman Dengan kehadirannya Kata litas kunu ilaiha Menurut Imam Ibn Qasir dalam tafsirnya Meliputi setidaknya empat hal Yang pertama adalah Lita'tafu biha Yang kedua Lita'tafu ma'aha Yang ketiga Lita'milu ilaiha Yang keempat Lita'tmainu biha ini titik kritis kedua. Tidak mungkin atau sulit berat bagi orang untuk bisa menegakkan jihad dan dakwah setelah menikahnya kalau kemudian pernikahannya tidak pertama-tama mencapai apa yang disebut sebagai sakinah. Jadi titik kritis sesudah min anfusikum adalah titik kritis as-sakinah. Litas kunu ilaiha. Jadi apa makna sakinah itu? Kata Imam Ibn Kasyir pertama Litak tafu biha Supaya Kamu bisa Menjaga kesucian Ifah dengan Kehadiran pasanganmu Ini makna sakinah yang pertama Jadi sakinah yang paling mendasar Paling penting, paling baku Paling pokok Adalah bahwa dengan Kehadirannya istri bagi suami Atau suami bagi istri maka kemudian masing-masingnya akan terjaga dalam hal-hal yang diridai Allah saja, tidak jatuh ke dalam perkara-perkara yang diharamkan, dimurkai oleh Allah Subhanahu taala. Adanya istri bagi suami membuat suami kemudian terjaga di dalam kesucian, tidak jatuh pada hal yang nista, tidak jatuh pada hal yang dosa, tidak jatuh pada hal yang kemudian dimurka oleh Allah Subhanahu taala. Dia melarikan diri dari yang keji menuju yang suci, dia melarikan diri dari yang haram menuju yang halal, dia melarikan diri yang dari yang dosa kepada yang berpahala. Ini makna sakinah yang pertama. Maka tidak mungkin jihad dan dakwah itu bisa kemudian ditegakkan kalau perkara sakinah yang pertama dan paling mendasar ini bermasalah. Jadi ternyata kehadiran istri misalnya, belum bisa menjadi penjaga bagi suami agar berada di dalam kesucian diri. Demikian pula kalau kehadiran suami Belum bisa menjadi sarana bagi istri Untuk menjaga kesucian diri Maka kita tidak akan Bisa bicara tentang jihad dan dakwah Setelah menikah Ini catatan pertama Catatan kedua Setelah yang kritis adalah min anfusikum Titik kritis kedua adalah tentang Litas kunu ilaiha Dan di dalam titik kritis kedua ini Ada poin pertama adalah Lita tafubiha Supaya kamu kemudian Membangun satu Kesucian diri dengan kehadiran pasangan Yang kedua adalah Supaya kamu membangun ikatan dengan dia Membangun ikatan dengan pasanganmu Kalau yang pertama adalah soal menjaga kesucian Dan kita menafikan segala yang ada Di luar sana Untuk istri, untuk suami, untuk pasangan kita Maka yang kedua ini artinya mengikatkan diri kepadanya secara utuh Dalam perkara-perkara yang terhubung Jadi seperti syahadat Syahadat itu adalah ilaha illallah Jadi ada kemudian unsur Lita' tafu biha kamu menjaga kesucian karena kehadirannya Ada kemudian unsur bahwa berikatanlah dengan dia Dalam ikatan yang paling sempurna Lahir maupun batin Allah mengatakan hunnalibasun lakum wa antum libasunlahunna. Kamu adalah pakaian mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Jadi seperti dicontohkan oleh Rasulullah untuk menggambarkan dua poin di dalam ittashquna ilaiha itu yaitu litataufiq dan litatafu ma'aha. Rasulullah satu hari berjalan dan beliau berjumpa dengan seorang wanita yang kemudian ini jadikan oleh syaitan untuk menggoda. Maka beliau segera pulang, menemui istri beliau. Kemudian mereka melakukan hubungan suami istri. Sesudah itu, Rasulullah keluar, pergi ke masjid dalam keadaan rambut beliau masih basah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat: Jika kalian Berjumpa atau melihat seorang wanita yang dijadikan oleh setan sebagai penggoda Lalu kemudian kalian tertarik padanya Maka segeralah pulang Temui istri kalian Karena pada istri kalian terdapat perkara yang sama seperti yang terdapat pada wanita tersebut Ini yang dikatakan oleh Nabi Alaihi Wasallam Jadi ini makna dari bagaimana kita membangun ikatan secara paling zahir Sampai juga kemudian membangun ikatan secara paling batin bahwa Kalau Mencintai Yang lain itu mungkin adalah Sebuah proses yang kadang-kadang alami Maka mencintai orang yang kita nikahi Itu adalah sebuah kewajiban Berupaya untuk mencintainya itu adalah Sebuah ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka satu hari ketika Sayyidina Umar Marah-marah karena ada orang yang kemudian Ingin menceraikan istrinya Lalu Umar menegur, kenapa kamu mau ceraikan? Kata sang suami, aku sudah tidak mencintainya. Maka kata Syedina Umar, apakah hidup itu hanya dengan cinta? Di manakah takwa dan rasa malu? Jika demikian, kalau cinta seperti yang kau rasakan sudah tidak ada, maka justru itu saatnya untuk kemudian mencintainya. Karena cinta itu kata kerja. Lihat, ya. lihat bagaimana kemudian cinta itu saya sudah tidak mencintainya. Ya. Cintailah gitu ya karena itu adalah sebuah bagian dari membangun ikatan tadi. Nah, ini titik kritis juga kalau kemudian tidak disikapi dengan benar, hampir mustahil menjadi orang yang giat dalam dakwah dan dalam jihad kalau kemudian hubungan ini bermasalah. Yang ketiga adalah litamilu ilaiha supaya kamu Merasakan satu kecenderungan kepadanya Lita'tafu biha menjaga kesucian Lita'tafu ma'aha membangun ikatan Lita'milu ilaiha supaya kamu Merasakan kecenderungan kepadanya Cenderung itu artinya dia terfikir Di dalam berbagai macam hal yang kita lakukan Maka Termasuk ciri sudah terbangun sakinah Yaitu ada muyul, ada kecendungan. Contohnya apa? Kalau dulu waktu bujang, mau makan apa saja, asal ada uangnya, langsung didatangi dan diburu, begitu ya? Kuliner burunya sampai ke gunung kitul, sampai ke pelosok-pelosok bantul, begitu ya, sampai ke sana kemari gitu. Atau bahkan ada yang sampai ke luar negeri hanya untuk berburu kuliner. Tapi kalau sudah menikah, melihat satu makanan yang terfikir pertama adalah yang di rumah makan apa? Jadi kadang-kadang kita ini agak bermasalah gitu ya. Saya ketika di Singapura kemarin malam diajak jalan-jalan kemudian kita ditanya sih sebenarnya sama dia, "Set pengin makan apa?" gitu ya. Saya bilang, "Ya mungkin yang agak berbau-bau Arab sedikit ada enggak?" gitu bunyinya gitu. Masuk ke rumah makan namanya Zaitun. Setres di situ, kenapa? Lihat harganya. Karena mengukurnya dari ukuran saya begitu ya, bukan mengukur dari ukuran yang ukuran yang ukuran yang membayari gitu, bukan. Tapi mengukur dari ukuran saya, kemudian yang teringat pertama adalah yang di rumah makan apa begitu? Ketika ternyata di situ jus saja, gitu ya, jus stroberi saja, asir. Tapi memang yang namanya orang Arab kalau bikin jus nekat begitu ya, kayak jusnya itu kayak kayak buah ditumbuk kan bukan dicampur air gitu. Jadi bikin jus itu kayak buah ditumbuk bukan dicampur air gitu. Jusnya aja segitu di Jogja bisa untuk makan seminggu berdua begitu. Dan lain sebagainya. Dan itu ya ini mau istighfar juga lebih tepat mungkin astagfirullah alim itu 4 orang kalau dirupiahkan itu setara 3,5 juta. Saya bilang ini makan termahal yang pernah saya lakukan gitu dan sepanjang makan itu susah menikmati. Kenapa? Ingat yang di, yang di rumah makan apa? Yang di rumah makan apa? Yang di rumah makan apa gitu. Nah, makanya ketika itu kemudian saya SMS istri, saya minta tolong malam ini makannya beli yang agak istimewa mi karena Abah juga makan agak istimewa di sini gitu. Kepikir gitu tentang tentang soal makan saja. Dulu ketika sebelum nikah gitu ya contoh tentang litamilu ilaiha adalah soal bagaimana kemudian kita ini pengen barang apa? Dibeli begitu ya. Pengen barang apa? Dibeli. Beli laptop yang speknya begini-begini gitu ya. Beli ini, beli itu, beli. Macam-macam. Pengen dibeli, beli kalau ada uangnya. tapi ketika menikah, maka yang terpikir pertama, adakah kebutuhan dari orang-orang yang kita cintai itu, anak kita, istri kita, yang kemudian belum terpenuhi dan lebih menjadi prioritas? kita Ada epet, muncul pertama sudah pengen beli, tapi kepikiran, sebentar, yang di rumah yang belum beres apa, begitu ya. Jadi ternyata memang Allah itu kalau beri riski, ya terserah Allah caranya, gitu ya. Akhirnya tidak beli, tapi punya, begitu. Karena dikasih orang. Mereknya jadi iPad Casio dikasih orang. Nah sebagainya, jadi, pertama ketika kepikir, begitu ya inilah adalah ciri dari Lita Milu Iliha. Jadi merasakan cenderung di dalam Membangun ikatan itu Nah kalau kita mau berjihad dan berdakwah Bahada menikah, litamilu ini menjadi penting Karena nanti akan terkait dengan Soal-soal bagaimana Keluarga itu menjadi Satu titik utama juga Difikirkan di dalam dakwah kita Tauris nilai kepada Anak dan kepada istri kita Pertanggungjawaban kita kepada Allah untuk menjaga Mereka dari api neraka Ya, hai orang-orang yang beriman, ko takutlah Itu menjadi kecendungan pertama dalam fikiran-fikiran kita. Lita milu ilaiha. yang keempat di dalam litaskunu ilaiha itu kata Ibnu Katsir ada litatma'innu biha, supaya kalian kemudian merasakan mutmainnah. Itminan. Ketentraman dengan kehadirannya. Tumakninah yang bagaimana? Tentram ketika bersama, juga tentram ketika meninggalkan. Nah itu namanya itu Ninah. Tentram ketika bersama, juga tentram ketika meninggalkan. Kalau kemudian tentramnya hanya kalau bersama, kalau pergi kemudian, galau terus gitu ya, ini juga akan menjadi masalah dalam soal jihad dan dakwah setelah menikah. Maka di dalam buku Bahagianya Merayakan Cinta, ketika membahas tentang jihad dan dakwah setelah menikah, pertama tama saya menyikir tentang kisah tentang Abdurrahman bin Abu Bakar dengan atikah, dengan istrinya. Yaitu ketika kemudian cinta itu tumbuh menjadi posesif. Tidak lagi kemudian memberi kekuatan Jadi kalau bareng Bersama itu tentram Dekat akrab Dan merasakan keindahan hidup Tapi kalau berpisah rasanya seperti mati Ini Berarti ada masalah di dalam soal sakinah Karena kata Imam Ibn Kassir Tentramnya itu Tentram yang kemudian baik ditinggalkan Maupun di Dibersamai Jadi kalau Nyusawu Tentramnya kalau bersama tapi, Maafkan aku istriku, Aku kayak harus ke masjid sekarang, Dan sudah terdengar, Aku mau sholat berjamaah, Begitu sampai di situ, Aku tidak jadi sholat berjamaah, Aku tidak bisa meninggalkanmu, gitu. Nah, sholat berjamaah ke masjid sejahat, Menjadi berat dengan kehadiran pasangan, Kita, Nah ini, Perlu dievaluasi, Karena tadi, Litat ma'inubiha, jadi tenang ketika bersama dan tenang ketika meninggalkan itu itu itu itminan itu, itu mutmainnah. Maka sifat istri salihah itu salihatun qanitatun hafizah. Salihah, qanitat, hafizah. Jadi salihah baik, qanitat taat kepada Allah dan suami, hafizah pandai menjaga Artinya apa? Pandai menjaga itu bisa dipercaya, amanah. Ketika suami pergi, dia kemudian menenteramkan kepergian suaminya itu. Bahkan ketika suaminya galau dalam keadaan segalau galownya, seperti yang dialami oleh Ibrahim Alaihissalam. Oh, Ibrahim itu mengalami keg ke kegalauan ketika meninggalkan istri. Di mana? Di bakah, di satu lembah yang tidak bertanaman, kering, gersang, tandus, berbatu-batu. Gak ada apa-apa, gak ada tetangga yang bisa dimintai tolong, gak ada air untuk diminum, gak ada tanaman untuk dimakan. Di tempat itu Sehingga Istrinya yang ketika itu tampil Untuk menenangkan suami Hafizah dia Bisa menjaga Maka dia mengatakan kepada suaminya Kalau ini perintah Allah Maka sekali-kali Allah tidak akan pernah Menyanyiakan kami allahu Apakah Allah yang Memerintahkan kau Untuk hal ini Maka ketika Ibrahim mengatakan iya Kata istrinya kalau ini perintah Allah Maka sekali kali Allah tidak akan pernah menyanyikan kami Silakan berangkat Nah ini artinya Itmiknannya Tumakninahnya itu terasa Jadi bukan cuma tentram ketika bersama Tetapi juga tentram ketika Meninggalkan dalam batas-batas Yang diizinkan oleh syariat Karena meninggalkan itu Tidak boleh lebih dari 4 bulan Bagi suami Kalau bisa jangan lebih dari 3 bulan dan lebih utama lagi tidak lebih dari dua bulan Lebih utama lagi Kurang dari itu gitu Jadi Kalau misalnya nanti teman-teman Kebetulan LDR Beda kota begitu Upayakan untuk memenuhi hak syariat Yaitu empat bulan sekali minimal itu harus ketemu Yang namanya suami dan istri Ini yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab Di masa pemerintahannya Bahkan berjihad ke medan perang di garis depan Di Jabaha, di front Itu pun tidak boleh lebih dari empat bulan Untuk pulang menemui istri Jadi ini Satu keadaan yang kata Ibn Khasir Nitas konu ilaiha Satu, ada dia jadi terjaga kesucian Dua, membangun ikatan dengannya Tiga, cenderung Untuk senantiasa memikirkan Dan berada dalam kebersamaan cinta dengan dia Dan yang keempat Bagaimana kemudian Tercapai yang namanya idmik Tentram ketika bersama Tentram ketika ditinggalkan. Ini menjadi prasyarat gitu ya, prekondisi terhadap tadi misi untuk berjihad dan berdakwah dan menikah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menatakan wa ja'ala bainakum mawaddata wa dan Allah menjadikan di antara kalian pertama mawaddah cinta yang bergelora. Kalau kemudian memakai teori cintanya Erich Fromm, mungkin kompatibilitasnya dekat-dekat dengan, dekat-dekat bukan persis sama, dekat dengan erotic romantic love, cinta yang erotis dan romantis. Itu harus dibangun di dalam sebuah kehidupan rumah tangga, yang di sana dipenuhi dengan jihad dan dakwah. Maka kalau kita mau melihat dengan jernih, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Dengan Aisyah di dalam rumah tangga mereka Adalah saat dimana Kemudian Mawaddah ini Tampil lebih dominan Dan kalau nanti kita bicara tentang rumah tangga Rasulullah dengan Khadijah Maka kita akan melihat bahwa yang lebih dominan adalah Soal Rahmah Jadi dengan Aisyah kita bisa melihat bagaimana Rasulullah membangun sebuah kebersamaan yang penuh gelora Karena yang dibutuhkan oleh masing-masing pasangan itu ketika itu adalah Sebuah gelora untuk mengelola berbagai macam urusan Untuk berjihad dan berdakwah dalam keadaan yang bersemangat tinggi Rasulullah harus berjihad dalam bentuk yang paling jelas perang Rasulullah juga harus kemudian berdakwah ke berbagai negeri Rasulullah mengirimkan surat ke berbagai dan utusan ke berbagai negeri Seterusnya ini membutuhkan suasana yang kemudian penuh gairah, suasana yang kemudian penuh dengan nyala, suasana yang penuh dengan gelora. Inilah yang kemudian Allah berikan karuniakan kepada beliau melalui kehadiran Aisyah radhiyallahu anha. Maka kita di dalam sebuah ikatan pernikahan mau tidak mau harus mencontoh bagaimana Rasulullah kemudian membangun kemesraan-kemesraan itu dengan Aisyah. Jadi bagaimana kemudian soal makannya Bagaimana kemudian soal mandinya Bagaimana kemudian soal tidur dan ibadahnya Bagaimana kemudian soal bersyair bersamanya Bagaimana soal kemudian nonton bersamanya Bagaimana Aisyah dengan Nabi Duduk untuk melihat orang-orang Habasyah bermain Tari tombak di dalam Masjid Nabawi Dalam keadaan misalnya Rasulullah Mengku Aisyah kemudian Menempelkan pipi mereka saling Dekat begitu mesranya Gitu ya kalau di video klipnya Maher Zain malah digendong gitu ya biar bisa lihat orang main uf, main pakai api. Ada satu satu hal yang kemudian dominan di situ bahwa kemudian membangun kebersamaan yang penuh cinta yang bergelor di masing-masingnya ini menjadi sesuatu yang penting. Maka amat takjub kita pada penuturan banyak ikhwah di Mesir Dalam berbagai macam buku biografi Tentang istri dari misalnya Istri Ustadz Hasan Ismail Al-Hudaibi Al-Mursyid Ahmad Thani Ustadz Hasan Ismail Al-Hudaibi Istrinya itu Kemudian Adalah seorang wanita Yang kata kata para penulis Biografi tentang beliau Kalau kita ketemu waktu duhur Itu pakaiannya sudah beda Dengan pakaian waktu duha kalau kita ketemu waktu asar sudah beda pakaian dengan waktu duhur. Kalau ketemu waktu isya itu sudah beda dengan pakaian waktu asar. Berarti pakaiannya banyak. Gitu. Tapi apa makna yang kemudian tersirat di situ adalah dia orang yang amat sangat kemudian pandai di dalam membangun sebuah suasana yang penuh gelora dengan suaminya. Jadi ini soal sederhana, itu soal pakaian. Tapi artinya betapa dia kemudian memperhatikan penampilannya untuk senantiasa siap menyambut suami dalam keadaan apapun dengan dia berada di titik terbaiknya, cerianya, kebaikannya, seterusnya. Ini mawaddah, ini gelora. Demikian pula kita belajar dari Ummu Sulaim, istri Abu Talha al Ansari radhiyallahu anhu. Jadi bagaimana kemudian seorang wanita seperti Ummu Sulaim dalam keadaan yang paling paling berat. Jadi kita akan faham kisahnya bagaimana mewadahnya Ummu Sulaim dengan suaminya itu ketika kemudian terjadi musibah. Di Abu Talha hendak berangkat pergi berniaga untuk satu keperluan. Anaknya, putranya dengan Ummu Sulaim itu kemudian terbaring sakit. Maka sang istri itu kemudian melepas suaminya dengan mengatakan, "Berangkatlah karena Allah. Jikalau engkau tetap di sini pun, engkau tidak bisa memberi manfaat dan madharat kepadanya. Tapi jika engkau berangkat karena Allah, maka engkau bisa berdoa sebagai seorang musafir di jalan Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik untukmu." Ini tadi litatma inn biha, istri yang kemudian membuat suaminya atmiknal Tentram ketika bersama maupun meninggalkan. Ini tidak mungkin dicapai kecuali oleh istri yang penuh keimanan. Gitu ya. Coba bayangkan kalau anak sakit, sakitnya sakit keras, panasnya tinggi, demamnya luar biasa, suami hendak berangkat pergi, itu kemudian istrinya, tega kamu ya mas ya, nggak lihat anak lagi kayak begini mas. Gitu. Nah, suasananya beda gitu. Suasana imani yang terasa di di apa yang kemudian disampaikan Ummu Salim tadi sangat indah. Gitu. Kalau memang itu sesuatu yang penting dan segera harus diturunkan, berangkat mas. Insya serahkan sama Allah tempat bertawakal sebaik-baiknya. Enak suami meninggalkan itu, ringan langkahnya. Kamu mau pergi mas? Kamu memang enggak sayang sama kami ya mas ya kita. Nah ini beda sekali Suasananya gitu ya suami berangkat berjihad, suami berangkat mukhayyam, suami berangkat untuk menunaikan berbagai macam amanah dakwah, itu bisa sangat terganggu ketika suasana komunikasinya bukan suasana imani seperti yang disebutkan oleh Muslim. Berangkat, Mas, berangkat. Dan benar. Kira-kira menjelang Abu Talha itu pulang, anak itu meninggal. Anak itu meninggal. Apa yang dikatakan oleh Muslim kepada seluruh istri rumah? Sucikan dia bersihkan baik-baik tidurkan di tempat tidurnya yang tadi selimuti sebagaimana biasa bersihkan seluruh rumah wangikan seluruh ruangan nih jadi ingat wangikan seluruh ruangan orang Arab itu suka namanya gaharu ini saya itu dulu pakai parfum gaharu gara-gara diceritain Mas Fauzil di Kalimantan beberapa ilmuah sedang mengembangkan tentang gaharu ini karena tapi ada ada kisah sedihnya kemarin di di pedalaman uh, Berau itu ada orang Dayak dapat pohon gaharu tua Baunya sudah Kualitas nomor satu gitu ya Dijual Laku 2 miliar, pingsan Itu laku 2 miliar, pingsan Terus bangun sejenak Lu pingsan lagi Lu bangun, sudah gila ini shock dapat uang 2 miliar itu kalau gak siap Juga bisa gila ternyata kita. Itu gila karena dapat uang 2 miliar Kayu gaharu Kata Ustaz Sharif Baraja ya, biasanya Kesini Orang Arab kan suka banget yang namanya Yang namanya gaharu Jadi gaharu itu Yang di Arab Kualitas yang paling bagus 1 liter 400 juta 1 liter 400 juta. Baru dapat cerita begitu juga. Satu liternya 400 juta. Ampasnya saja bisa dijual. Dan harganya mahal. Ampasnya untuk apa? Untuk dibakar untuk pengharum ruangan. Itu ampas gaharu biasanya. Caranya bagaimana ampas gaharu itu kemudian diletakkan di alat pembakar dari logam biasanya di bawah api. Kemudian dia ampasnya di atas gitu ya. Kayak cekungan gitu. Kemudian asapnya menguar gitu ya. Saya baru tahu kegunaannya kemarin ketika berkunjung ke Rusaifah, ke pesantrennya Syed Muhammad Muhammad selawi al-malik al-hasani itu di kebiasaan orang Arab tradisional gitu ya. Itu dengan gaharu itu apa yang dilakukan? Itu ada alatnya khusus tempat meletakkan peci gitu ya. Jadi kalau mereka mau pakai peci mau bepergian terutama gitu ya. Itu sebelum pecinya dipakai ditaruh di atas asap gaharu itu. Uh, dalam keadaan masih mengepul-ngepul-ngepul itu langsung dipakai gitu ya. Sehingga apa yang terjadi? Wangi gitu ya. Itu wangi karena seluruh, seluruh seluruh Rambutnya wangi, pecinya wangi Tubuhnya wangi gitu ya Saya baru sadar, oh iya benar pantas saya itu kalau pakai peci sering baru Seharian sudah apek baunya gitu ya Oh memang perlu dikasih gaharu begitu Sepertinya gitu ya Jadi ini termasuk kebiasaan kebiasaannya luar biasa Jadi diwangikan oleh Umus Salamin seluruh rumah Bersih rata, ditata dita rapi Kemudian dia mandi Berwangi khusus untuk suami Pakai pakaian pengantinnya yang dipakai bahkan pakaian pengantinya dia perintahkan untuk memasak masakan yang paling lezat dah disajikan suaminya pulang pertama yang ditanyakan kan bagaimana keadaan anak kita kata umum Sulaim dia sudah jauh lebih tenang daripada sebelum ini iya benar yang tadi masih sakit sekarang sudah mati itu lebih tenang gitu kemudian apa yang terjadi sang istri kemudian menyambut suaminya dengan begitu hangatnya dan begitu mesranya dan begitu penuh begitu penuh cinta dipersilakan untuk makan dilayan dengan baik kemudian mereka pergi ke kamar gitu ya melakukan hubungan suami istri baru sesudah selesai ummu Sulaim menyampaikan suamiku menurutmu kalau ada orang menitipkan sesuatu kepada orang lain lalu ada tiba saatnya orang itu mengambil kembali titipannya apakah yang dititipi boleh atau berhak untuk marah Kata Abu Tullah, ya enggak, kalau itu memang barang titipan, ya kalau diambil kembali sama pemiliknya, ya harus ridho. Gitu. Harus ridho. Kata Umusulai, maka ridho ya suamiku. Eh, ada apa ini? Anak kita sudah diambil kembali sama yang menitipkan. Eh, lalu rujut. Baru dia kemudian yang tadi dia lihat, oh iya anak kita sudah tenang gitu ya, di dalam keadaan selimutan baik-baik. Jadi itu tadi meninggal, gitu. Dia baru geger gitu ya. Tapi kemudian ditenangkan, ditenangkan, ditenangkan. Sudah itu baru kemudian dalam berita itu disebutkan, setelah anak itu dikuburkan dimakamkan, Abu Talha itu kemudian mengadu kepada Rasulullah SAW dan dia mengatakan Ummu Salim, kenapa dia begini-begini? Maka Rasulullah cuma tersenyum dan mengatakan semoga Allah memberkati malam kalian berdua. Dan setelah itu ternyata Ummu Salimnya hamil lagi, diganti oleh Allah hamil lagi. Lahir anak namanya Abdullah bin Abi Talha Kata Anas bin Malik rawi hadis ini Abdullah bin Abi Talha nanti punya lima anak Yang kesemuanya adalah hafid Penghafal Al-Quran dan faqih Orang-orang yang menjadi rujukan dalam agama Di berbagai macam kota Lima anak ini masing-masing punya lima anak lagi Yang kemudian kesemuanya adalah Para hafid Dan qura ahli Al-Quran gitu Jadi Kata Anas bin Malik Ini adalah barakah dari wanita salihah Mu'minah taqiyah Wanita yang kemudian salehah, mukminah dan amat bertakwa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Suasananya suasana mawaddah Meskipun bayang, luar biasa Bayangkan dalam soal duka Jadi ketika suami pulang ah, Bagaimana ini suamiku anak kita Bagaimana ya. Bukan begitu Cara menyambut secara imani bukan begitu Itu yang kemudian sangat indah Ini menjadi penting Soal mawaddah ini Ini kenapa yang dituntut dari tadi soal istri Suami juga begitu tidak mungkin kita berjihad dan berdakwah kalau kemudian istri dan anak-anak kita memandang secara negatif aktivitas dakwah kita. Apa itu memandang secara negatif? Karena saking sibuknya berdakwah dan berjihad luar biasa, pulang sudah dalam keadaan sisa-sisa begitu ya. Itu pulang sudah sisa-sisa, energinya sisa, penampilannya sisa, gitu ya. Semuanya sisa, sehingga di rumah tunggal blak. Masuk kamar tidur. Jadi yang dikenal anak kita tentang dakwah hanya soal kita itu kalau di rumah tidur melulu. Yang dikenal istri kita hanyalah bahwa kita ini karena sibuknya berdakwah, baunya jadi apok, begitu, keringatnya jadi bau, pakaiannya jadi tidak rapi, dan seterusnya. Nah, Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita dalam soal ini agar berhati-hati. Sehingga apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Kalau mau pulang ke Madinah Dari sebuah peperangan apa yang dilakukan oleh Nabi Beliau mengirim utusan ke Madinah Untuk menyampaikan pasukan sudah mau pulang Lalu beliau dan para sahabat itu tidak langsung masuk kota Tapi berkemah dulu di luar kota Madinah Selama satu malam untuk apa Kepada yang di kota Para istri itu Karena sudah dikasih tahu Diminta untuk menyambut Suami-suaminya yang pulang dengan mempersiapkan diri Membersihkan diri Mensucikan diri menampilkan diri yang paling rapi, rumah yang paling indah, sementara yang pulang pun begitu. Hendaknya kemudian memangkas kumisnya, hendaknya kemudian merapikan jenggotnya, hendaknya kemudian berpenampilan terbaik. Pulang itu sudah dalam keadaan terbaik. Jadi istri enggak keberatan suami berangkat berziat. Kenapa? Kalau pulang ziat tambah ganteng gitu. Ini yang kemudian jarang kemudian diperhatikan. Sehingga kalau saya bepergian keluar kota, saya mencoba untuk untuk menetapi sunnah ya, karena Rasulullah itu paling suka yang namanya bersiwak itu kalau menghadap Allah, kalau membaca Al-Quran, kalau menemui tamu, kalau akan salat, kalau akan berwuduk, kalau kemudian akan menjumpai istri, itu bersiwak dulu. Maka sampai saya di Australia itu cari loakan, cari loakan di sana ada namanya. Saya lupa jadi nama Toko Loakan. Itu Toko Loakan di antara barang yang dijual adalah tas, tas loak. Nah di situ cari tas, gitu ya. Saya ingat harganya 6,5 dolar Australia. Loakan soalnya, begitu ya. Itu isinya apa, gitu ya? Tas yang kemudian desain sedemikian rupa di situ bisa menyimpan berbagai macam peralatan untuk kemudian berhias dan membersih diri, tanpa kemudian bisa jadi satu dengan laptop dengan berbagai macam gadget dalam satu tantangan yang mudah. Kenapa? Akhirnya untuk kemudian itu bepergian mudah. Begitu mendarat misalnya di bandara, bukan langsung nyari kendaraan untuk pulang atau kemudian mencari yang menjemput untuk pulang, tapi pertama masuk toilet, gosok gigi, begitu ya. Kalau perlu ganti baju, ganti baju yang lebih bersih dan lebih wangi, kemudian berwangi dan merapikan diri sesegar-segarnya. Untuk kemudian pulang ke rumah sudah dalam keadaan Kembali ke 100% Begitu ya Kembali ke 100% Meskipun 100% nya tidak bertahan lama Tapi minimal ketika pulang Itu kesan pertama keluarga adalah positif nah, meskipun itu energinya kan energi suntikan ya, Energi Sebenarnya sudah sangat sisa Tapi kemudian di bus dengan suntikan-suntikan kesegaran itu Sehingga kemudian mungkin bertahannya mungkin setengah jam atau satu jam saja Habis itu tetap ngantuk gitu Tapi minimal pertama jumpa itu adalah kesan baik yang ditemukan oleh istri dan anak Bahwa kemudian sesudah itu Kita membersahami dia beberapa waktu Seger begitu ya Beberapa waktu Tapi kemudian capek Kita tetap bisa pamit dengan baik Maaf ya Abah baru pulang capek banget uh, Mainnya sama baca ceritanya dilanjutkan besok Oke okay. Itu menjadi penting kita. Nah kalau yang kerjaannya setiap hari Pergi, apa yang harus dilakukan? Misalnya gitu ya Jadi pulang ke rumah itu harus punya stasiun pemberhentian dulu Misalnya ke masjid Jadi kalau sebelum pulang ke rumah Misalnya bapak yang bekerja setiap hari itu Mampirlah ke masjid Apa yang dilakukan? Minimal berbudu Berbudu kemudian apalagi kalau lebih bagus lagi Di tas kerja itu tersedia siwak Tersedia sikat gigi dan pasta gigi Menyikat gigi Apalagi tersedia parfum semprotan Yang bisa Instant di mana mana bisa dipakai Splot. Pulang itu sudah kembali 100% Seperti saat pergi Jadi jangan sampai kita itu berangkat bekerja Untuk menemui orang lain Itu dalam 100% pulang 5% gitu. Ini yang kemudian tidak seimbang Dan ini akan kemudian menyebabkan Berbagai macam persoalan yang menghalang kita Di hari-hari berikutnya tentang dia dendam Jadi Ketika dulu saya di eh, Bidang ketahanan keluarga Di DPW kemudian mengadakan survei Survei itu terhadap anak-anak kader Bagaimana persepsi mereka tentang dakwah Kaget, kaget juga kita ketika Datanya 30% dari anak kader yang disurvei itu Mengatakan Kami gak mau kayak Abah dan Umi Kami gak mau kayak Abi dan Umi Kenapa? Dakwah terus, keluar terus, pulang-pulang tinggal tidur Cuma capek-capek aja tiap hari Disuruh bacain buku Maaf na, Abi capek Disuruh ini Maaf na, Umi capek Semuanya capek jadi kalau sudah persepsinya negatif seperti ini terhadap dakwah, bagaimana mungkin kita akan mewariskan nilai-nilai dakwah dan jihad itu kepada anak-anak kita. Nah, maka upaya-upaya semacam ini menjadi aman sangat penting, menjadi aman sangat luar biasa untuk kemudian ditegakkan. Itu sunnah. Dan Rasulullah SAW itu pulang dari masjid saja, mau ketemu istri lagi ini yang berat gitu ya. Itu bersiwak. Hanya pulang dari masjid Berangkatnya sudah bersiwak untuk Allah subhanahu wa ta'ala Pulangnya bersiwak untuk istri Sampai-sampai beliau kan ketika tentang siwak itu Kemudian menyampaikan Andai bukan Khawatir memberatkan umatku, kunis saya Aku perintahkan mereka untuk bersiwak Di tiap-tiap keadaan Tiap akan sholat, tiap akan berwudu Tiap Berjumpa keluarga, berjumpa tamu Dan seterusnya Ini menjadi tadi bagian dari mawaddah kita. Di bagaimana cinta yang bergelora itu mendukung dakwah ketika kemudian istri kita mendapatkan haknya, anak kita mendapatkan haknya untuk mendapatkan ayah dan suaminya itu 100% setiap kali bertemu. Ini ini menjadi satu hal yang penting untuk uh, diperhatikan kita semua. Ini soal mudah Jadi ada catatan-catatan kecil tentang bagaimana kemudian kita membangun mawaddah itu dari hal-hal yang sederhana. Akan lebih kuat lagi kalau kemudian, gitu ya, di dalam pulang dari pekerjaan itu menghadiahkan hal-hal kecil, hadiah pujian, hadiah ciuman, hadiah benda-benda yang sederhana, sifatnya itu bisa kemudian menjadi sekian lagi penguat cinta. Hadiah puisi disempatkan setengah jam sebelum pulang kerja nulis puisi untuk istri begitu misalnya begitu masuk ke toko stationery beli amplop merah muda gitu ya barulah sudah jenggot sudah berubah gitu nggak masalah gitu pak lagi jatuh cinta iya sama siapa sama istri saya gitu oke okay. bagian dari menguatkan ikatan itu sebetulnya Sebetulnya supaya apa? Supaya pengabdian kepada Allah itu sempurna. Pengabdian kepada Allah itu sempurna. Jadi jihad dan dakwah kita didukung penuh oleh keluarga. Kenapa? Ih, pokoknya abah itu harus didukung kalau pergi gitu kan. Bisa itu kalau pergi alhamdulillah istri dan anak itu, "Eh, abah mau pergi lagi ya?" Asik, gitu kan. Bukan karena berharap di rumah tidak diharapkan, tapi karena ketika pulang ada sesuatu yang kemudian bisa mereka rasakan gitu. Eh, eh, ini, ini kemudian menjadi satu, satu hal yang kemudian penting gitu. Ya. Jadi kadang-kadang jangan sampai Hanya anak dan istri kita itu Kalau kita pergi ya pergi lagi Bukan cuma itu, itu juga penanda cinta kan Itu juga penanda cinta bahwa kita Dicintai dengan berat gitu, tapi juga karena kemudian Pergi lagi itu penanda Bahwa akan pulang dengan membawa sesuatu Yang kemudian membuat mereka merasa berharga gitu. Ini mewantah gitu. Dan yang selanjutnya Titik kritisnya adalah soal rahmah Soal rahmah, bagaimana kemudian Kita menunjukkan perhatian Dukungan Support Yang luar biasa kepada masing-masing pihak Untuk melaksanakan berbagai macam Aktivitasnya Awal-awal dulu Ada Hilma di rumah, begitu ya Saya masih sering keberatan Kalau istri saya pergi Karena kalau dari sisi jumlah binaan itu ya halakahnya -hal, istri. Saya sekarang tinggal membina dua kelompok, kalau istri empat kelompok, begitu ya. Dulu pernah lima kelompok, jadi setiap hari itu ngisili kok. Oh, eh cepat pulang ya kata istri. Ya Allah, apa itu kalau pergi bisa dua hari loh. Aku enggak bilang cepat pulang ya gitu ya. Kok ya ini cuma pergi dua jam saja disuruh cepat pulang gitu ya. Tapi kemudian itu bagian menjadi bagian istri. Oh iya juga ya, sadaran. Jadi bagaimana kemudian menjadi sosok suami yang juga ketika dititipi anak itu kemudian membuat istri bisa tenang dan optimal di dalam melaksanakan apa yang dilaksanakan gitu ya dengan berbagai macam cara yang mungkin bagi tiga kita gitu ya nah ini ini bagian dari saling support saling memahami saling mengerti di dalam aktivitas dakwah dan jihad setelah menikah itu bagaimana kemudian kita menghadirkan diri kita sebagai orang yang mampu kompeten bisa dipercaya dan bertanggung jawab Atas urusan-urusan yang kemudian ditinggalkan oleh Pasangan kita di dalam menundaikan tugas dakwah dan jihadnya Ini uh, sekiranya yang menjadi catatan Penting bagi kita Nah rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu wa ta'ala Terlebih besar Dari itu semua tentang rahma ini juga adalah Soal bagaimana mereka Adalah yang paling berhak Anak dan istri kita paling berhak atas dakwah Di atas siapapun juga Dari yang pernah kita da'wah Nah maka Memahamkan mereka akan nilai-nilai itu, memahamkan mereka akan perangkat-perangkat itu Menjadi satu perkara yang kemudian insyaAllah akan berumur panjang Terwaris pemahaman itu sehingga mereka bukan cuma mengerti tentang aktivitas dakwah kita Tapi juga mereka bercita-cita untuk sama atau bahkan melebihi Di dalam memberikan kontribusi untuk jihad dan dakwah Sekiranya demikian, sebagai ulasan pengantar untuk kajian kita pada Kesempatan hari ini mudah-mudahan bermanfaat Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya tetap ke Panitia Satu buku ini bahagianya merayakan Cinta edisi hardcover Berbeda dengan yang softcover uh, Settingan baru dan Beberapa hal yang baru ditapati dalam buku ini Kalau nanti untuk Dorfes salah satu yang beruntung mendapatkan InsyaAllah Terima kasih kepada Ustaz. Dan sesi selanjutnya yaitu Sesi tanya jawab Sebelum beranjak Sesi tanya jawab Ada beberapa pengumuman Yaitu Untuk KPH besok Sabtu Cilajah hati Marhaban ya Ramadan Bersiap menyambut tamu Allah Yang insya Allah akan ditemukan oleh Ustadz Satori Abdurra'uf Dan bagi Jamaah ada beberapa door prize di uh, pada tema ini yaitu judul bukunya di jalan dakwah aku menikah dan dari Ustad sendiri ini bagiannya merayakan cinta untuk itu kepada para jemaah silahkan yang melayangkan pertanyaan. Wah oh, ini pertanyaannya berat Kelas berat semua saya gak berani ini. Assalamualaikum Saya tahu walaupun tidak diungkapkan Suami saya mencintai wanita lain Walaupun saya tahu suami saya juga sangat Mencintai saya Berat Kalau untuk berpoligami Insyaallah suami saya itu bisa adil Tapi masalahnya saya sendirilah Yang belum siap Jadi apa yang harus saya lakukan Gimana ya Nah, eh, Ada yang bisa menjawab? <tuh> <tuh> Kalau memang jalan itu Ta'atud yang akan dipilih Dan diridahkan oleh eh, Yunda sebagai istri Maka yang pertama dilakukan adalah Karena belum siap Mempersiapkan diri Nah mempersiapkan diri itu butuh waktu panjang Terlaksana atau tidak terlaksana Kita bisa menyampaikan kepada suami Bahwa Kita mendukung Rencana suami untuk berpoligami itu Tetapi Tidak sekarang Mohon izin minta waktu Untuk mempersiapkan diri Persiapan dirinya itu kan panjang Begitu ya Seperti Fatimah Binti Abdul Malik itu tahu Umar bin Abdul Aziz mencintai salah seorang budak itu kemudian ada di keluarga mereka. Jadi Fatimah itu tahu tapi ketika kemudian mereka masih jadi gubernur Madinah itu Fatimah tidak pernah mengizinkan suaminya dekat-dekat dengan budak itu. Nggak boleh. Pokoknya enggak boleh. Begitu nanti Umar jadi Amirul Mukminin, jadi khalifah dan dia disibukkan oleh tugas negara yang luar biasa Fatimah merasa ini saatnya Jadi dia sudah merasa siap untuk dipoligami oleh Umar bin Abdul Aziz Ketika kemudian Umar bin Abdul Aziz menjadi seorang khalifah Dan dia melihat betapa berat kewajiban Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah Sehingga Fatimah merasa harus menghadirkan keceriaan baru Yang lebih fresh bagi suaminya Maka dia panggil budak itu, dia dandani secantik-cantiknya Lalu kemudian dia minta suaminya untuk menjadikan budak ini sebagai istrinya. Ketika itu kemudian Umar berpaling memanggil salah seorang sepupunya, lalu menikahkan sepupunya ini dengan budak ini. <laughs> nah kemudian budak ini bertanya, "Kukira angkau mencintai ku." Kata Umar bin Abdul Aziz, "Aku sangat mencintaimu dan sekarang cinta itu bertambah dalam. Tetapi dialah yang lebih tepat untuk menjadi." Suamimu, karena dia juga mencintaimu Nah Jadi Fatimah binti Abdul Malik Itu mempersiapkan diri Siapnya ketika Umar jadi khalifah Dan ketika kemudian dia selesai Mempersiapkan diri dan mengatakan kepada suaminya Aku siap dipoligami, kata suaminya Aku yang tidak siap gitu. Ini salah satu cerita sejarah Tentang hal semacam ini Gitu ya Mohon maaf tidak bisa menjawab dari pengalaman pribadi Nah jadi itu Kalau memang kita yakin suami bisa adil Kita yakin di antara Salah satu jalan kebahagiaannya Adalah Untuk kemudian Ini jangan-jangan dari film ya Kehormatan di Balik kerudung Sudah nonton Yang Saya itu nonton karena gara-gara naik Garuda Indonesia Gitu ya itu adalah salah satu film yang ditawar di situ film Indonesia karena ada kata kerudung saya kan jadi tertarik begitu. Ini filmnya melecehkan atau tidak? Agak sih dalam beberapa hal begitu ya. Tetapi dalam sisi yang lain itu kan cerita tentang seorang yang Andika Pratama sama Usi Sulistiawati bintangnya gitu ya. Jadi cerita film <laughs> itu kemudian eh, jadi masing-masing menikah dengan pasangan yang bukan yang ia ya, dicintai, tetapi cinta karena kewajiban. Sementara cinta karena pernah jatuh cinta itu dengan orang yang lain, gitu ya, yang istri, yang wanita yang pernah jatuh cintai itu kemudian dia apa namanya bercerai dengan suaminya satu saat, gitu ya. Lalu kemudian sakit, sakit karena cinta, sakit karena kemudian mencintai suami orang itu. Semakin parah, semakin parah, semakin parah. Maka sang istri mengatakan, Mas, jenguk dan bawa dia ke rumah ini dijunguk beneran dibawa ke rumah beneran yang di situ yang merawat sang istri ini terus sang istri ini mendesak suaminya supaya menikahi nah akhirnya dinikahi tapi begitu sutradara dan penulis skenario agak kejam gitu ya kemudian diceritakan yang dicintai ini kemudian akhirnya pergi meninggalkan rumah karena merasa Betapa kemudian meskipun mereka saling cinta Sejak dulu Tapi karena Si istri yang Dinikahi oleh suaminya Lebih awal Itu kemudian Jauh lebih berbakti Akhlaknya lebih mulia Dan dia merasa Saya kok gak ada apa-apanya Kalau dibandingkan dengan dia gitu. Itu frustrasi sendiri Akhirnya pergi meninggalkan rumah Ketika pergi meninggalkan rumah Terdengar kabar kecelakaan kereta api dan termasuk korban yang meninggal itu. Hmm. Tapi ternyata itu beritanya keliru. Dia ternyata tidak meninggal. Jadi ketika si istri ini nengok ke rumah mertua tiri, gimana sebutnya mertua tiri itu? <tuh> Maksudnya mertua suaminya tapi dari istri yang lain gitu ya. Ketika dia nengok, ternyata itu masih hidup hanya sakit kanker rahim parah sedang di rumah sakit dan punya anak padahal dia dengan suaminya belum punya anak gitu ya kemudian uh, diajak suaminya kesana untuk jenguk pada saat jenguk itulah kemudian si istri yang sakit parah ini meninggal gitu. kemudian ternyata punya anak anaknya dibawa pulang happy ending full barokah kata saling <tuh> ceritanya begitu <tuh> jadi uh, saya tidak bisa menjawab dengan satu alternatif pasti tentang hal ini Tetapi tadi kalau memang permasalahannya adalah belum siap Apalagi sebenarnya riza kalau suami berpoligami eh, Pada saatnya nanti Nah yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan diri Apa yang harus kita panjatkan agar segera ditangkan jodoh Dan apa amalan-amalan yang bisa kita lakukan dan pertama doa memohon yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa dengan bahasa apapun, dengan lafal doa apapun silakan mintak dikaruniai rizki dan termasuk rizki itu adalah pasangan yang saling atau salihah. Nanti kalau sudah menikah dan belum dikaruniai putra maka ada doanya Nabi Zakaria Alaihissalam. Rab bila fardan wa anta kerluarisin. Ya Allah jangan biarkan aku sendiri. Jangan biarkan aku sendirian. Dan engkau adalah sebaik-baik yang memberikan waris. Kecik ya. Ini juga bisa dibaca sebenarnya menurut para ulama untuk orang yang menghadapkan pasangan. Rob bila fardan wa anta kerluarisin. Ya Allah jangan biarkan aku sendiri dan engkau lah sebaik-baik yang memberikan waris. Apa amalan-amalan yang bisa kita lakukan? mengingatkan orang tua untuk kemudian mencarikan suami yang soleh karena itu kewajiban orang tua juga mengatakan kepada kakak atau adik lelaki Dek kamu murobi kamu punya murobi apa enggak punya cocok enggak buat kakak gitu. simple aja gitu kan jadilah adik yang berbakti ya begitu Kah besar sih, ya. atau ngomong juga misalnya kepada kakak kak punya teman liko yang salah nggak, gitu, ada, gitu ya, e, boleh dong, gitu ya, boleh, tapi syaratnya satu, apa, punya teman liko juga nggak deh, <guluh> yang salihah gitu, gitu, jadi kan kita nanti bisa barter teman gitu, <guluh> untuk bisa menjadi teman bersama itu amalan gitu ya itu amalan dan bisa-bisa saja dilakukan tidak ada persoalan tentang itu gitu ya Allah memberikan jodoh kepada kita memberikan pasangan kepada kita dengan banyak jalan jadi tetaplah berharap dan meminta kepada Allah swt lakukan ikhtiar ikhtiar tadi dengan jalan-jalan yang dimungkinkan juga oleh Allah swt kalau naik kereta api banyakin bersin misalnya Kok bisa banyakin bersin karena saya pernah cerita juga di KRPH ya tentang salah satu paman saya yang kemudian naik kereta api tahun 80-an dari Jakarta ke Jogja. Lalu di tengah perjalanan bersin haji, lalu mengucapkan tahmid alhamdulillah. Dari seberang terdengar ucapan yarhamukallah. Ditengok, oh, pakai jilbab begitu. Akhirnya kemudian dia ambil kertas dan pena, dia kemudian berikan, "Dek, tolong dituliskan nama bapak Anda dan alamatnya." jadi bukan namanya dia, tapi nama bapaknya dan alamatnya, bismillah saya mau silaturahim. bagaimana cara mendidik anak untuk menjadi solihah gitu kenapa zaman itu mengucapkan nyarhamu kallah, belum banyak yang tahu, kalau sudah berilmu berarti pemahaman dinia lumayan, dua, pakai jilbab zaman itu kalau bukan pejuang, gak pakai jilbab gitu, luar biasa halangan dimana-mana, sehingga yang pakai jilbab itu benar-benar pasti pejuang gitu ya udah datangin ke rumahnya, pak Pertama saya istirahat rahim. Dua ingin belajar kepada Bapak bagaimana mendidik anak-anak agar soliha. Ketika saya mau melamar putri Bapak. Gitu. Putri saya yang mana ya mas ya? Putri saya ada lima. Wah, repot itu kan? Wah, yang mana ya Pak? Loh, yang mana namanya siapa? Saya juga gak tahu namanya. Pokoknya yang kemarin naik kereta api dari Jakarta ke Jogja tanggal sekian-sekian, jam sekian. Oh, ya, ya, ya, ya gitu kan? Kemudian benar menikah akhirnya gitu ya dan sampai sekarang suka bercandaan nih bibik kamu nih cuma saya bersinin aja jadi katanya <laughs> ini, ini, ini ini ini satu satu kejadian nyata ya ini satu kejadian ya jadi Jalan jodoh itu banyak Allah itu mudah sekali kalau menakdirkan makanya senantiasa berprasangka baik kepada Allah mohon kepada Allah dan lakukan ijtiar ijtiar kebaikan beraktivitas kebaikan apapun begitu ya insya Allah akan memudahkan jalan jodoh kita. Bagaimana sikap jika sudah mantap dengan orang luar Jawa beda suku tapi orang tua mengharapkan orang satu suku kata kita kepada orang tua Pak Pak setuju enggak dengan yang beda suku enggak nak bapak pengen yang satu suku yang mana? Artinya harus konkret. Orang tua melarang harus memberi alternatif. Katakan pada mereka begitu. Jadi Bapak itu jangan sembarang melarang. Kalau melarang, sajikan alternatif. Oh gitu ya, Nak. Ya? Iya. Iya. <laughs> jadi jangan asal melarang gitu ya. Bapak itu seharusnya punya kewajiban bukan cuma untuk jadi wasit. Wasit itu maksudnya, Nak, kamu sudah punya calon belum? Sudah, Pak. Yang mana? Yang itu Bapak setuju. Kalau yang ini Bapak gak setuju Itu namanya cuma wasit Padahal kewajiban orang tua bukan cuma wasit Panitia secara keseluruhan Nyariin, memfasilitasi Jadi kalau melarang Katakan kepada orang tua Pak, mohon maaf Saya akan menikah Dalam jangka waktu 3 bulan dari sekarang Jadi Silahkan Bapak mencarikan seorang suami Yang soleh untuk saya Yang Bapak mantap Dan saya nanti juga mantap Tenggat waktunya cuma tiga bulan. Kalau tiga bulan nggak dapat juga, bapak wajib ikut manut saya dengan calon saya. Apa boleh menyampaikan begitu boleh? Kenapa tidak? Ini kebaikan, gitu ya. <luluh> Luar Jawanya mana sih? Jangan-jangan Sunda? <luluh> Itu masih dalam Jawa, Betawi. Nah ini ini ini yang harus disampaikan kepada orang tua. Jadi sikap kita begitu. Pertama sampaikan kepada orang tua haknya. Jadi mereka punya kewajiban kok. Nah kita juga harus punya inisiatif untuk menyampaikan itu. Apa yang harus kita lakukan kalau kita merasa lebih rendah dari pasangan, karena pasangan jauh lebih sempurna dari kita, masya Allah. Punya pasangan yang begini ini dah sekali gitu ya. Punya pasangan yang merasa, aduh suamiku lebih sempurna daripada aku gitu ya. Padahal dalam hati suami mungkin juga dia merasa aduh istriku luar biasa gitu, udah cocok kalau begitu, gitu ya. Jadi bukan tugas kita untuk merasa lebih rendah, tetapi tugas kita untuk senantiasa mengagumi pasangan. Memang begitu. Jadi, kita punya tugas untuk senantiasa mengagumi pasangan, tapi tidak perlu merasa lebih rendah. Itu aja. Gitu. Jadi ini untuk kemudian agar kita bersikap yang tepat-tepatnya. Allah kalau menjadikan berpasangan itu berarti saling melengkapi Insya Allah Itu saling melengkapi, itu saling menasihati Itu saling menguatkan, saling menutupi aib. Terus Insya Allah itu yang akan Menjadi baikkan. Bagaimana mengkomunikasikan tentang Fungsi publik seorang istri Kepada suami, karena selama ini Pandangan masyarakat Demikian juga beberapa Kalangan ikhwan, istri Memegang Ranah domestik saja Bukan publik Jadi sampaikan kepada suami Mas untuk diketahui Satu-satunya tugas saya di rumah Yang tidak bisa digantikan oleh mas adalah Hamil, melahirkan, dan menyusui Yang lain bisa kita bagi tugas bersama-sama Cuci piring, cuci sendok Itu bisa kita bagi Masak juga bisa kita bagi Cuci baju bisa kita bagi gitu ya. Mendidik anak itu malah tugas suami Saya cuma bantu mas soal bahwa saya nanti bantunya lebih banyak enggak apa-apa deh Mas saya rido. Cuman itu sebenarnya tugas Mas loh. Nanti yang diadab di neraka, naudzubillah min Mas. Itu kalau sampai anak kita itu enggak soleh itu Mas bukan saya gitu. Jadi sampaikan begitu ya. Ini penting untuk disampaikan. Jadi yang lain itu kita bisa bagi-bagi kok mas Jadi ya, yang, yang mas gak bisa gantikan Saya ridho deh Mas gak usah gantiin saya hamil Mas gak, gak usah gantiin saya melahirkan Mas gak usah gantiin saya menyusui Tapi yang lain kita bagi-bagi ya Oke okay. Tos gitu Insyaallah ini bisa menjadi pemahaman gitu ya Jadi disampaikan hak dan kewajiban memang semakin Bagaimana bila akhwat sebelum menikah Aktif dalam mencari ilmu dan mendatangi majelis Tetapi setelah menikah suami melarang Asalkan suami di di rumah Mendirikan majelis untuk istri Tidak masalah melarang Mas saya boleh ikut kajian KRPH enggak? Enggak, bikin KRPH di rumah yuk Mas yang ngisi Gitu, jadi simpel saja Dosakah bila menentangnya? Nanti dulu soal dosa ini Kita nanti harus verifikasi di akhirat gitu kan? Tetapi yang jelas Bangun upaya-upaya untuk itu Mas ilmu itu kan penting dan Mas itu kan Imam saya. Di, saya boleh nggak datang kajian? Nggak boleh dek Kenapa Mas? E, ya pokoknya nggak boleh aja sih. Nanti di rumah siapa yang ngurusin masjid ya? Kalau kamu ngaji terus, mbak dah subuh ngaji sampai duha, mbak dah zuhur ngaji sampai asar, mbak dah maghrib ngaji sampai jam 9 malam. Kapan ngurusin masnya kalau kemudian tiap hari kamu pengajian terus dek Oh kalau gitu bikin pengajian di rumah ya Mas, Mas yang ngajar, aku yang jadi yang jadi belajarnya kok jadi malah lebih berat ya gitu. Nah berat kan makanya yuk ngaji bareng aja yuk. Nah, jadi berdiplomasilah dengan cerdas, gitu ya, dalam soal-soal semacam ini. Nah dosakah bila menentangnya, bagaimana untuk menyampaikan kepada suami agar suami juga ikut bisa menghadirinya karena telah tercaru untuk selalu bersama. Oh iya, mas-mas main ke ini yuk, ke Parangtritis, ke pantai. Uh, semangat sekali kalau diajak piknik ya. Berangkatnya Kamis ya, sebelum duhur. Iya, nanti pulangnya kita asar itu ya. Terus nanti mampir sholat asar di Jogokarian, sekalian nunggu majelis sejak Nabi gitu. <laughs> nah, bisa saja menyampaikan dengan hal semacam itu gitu ya. Mas-mas, jajan ke warung setik yuk gitu ya. Terus habis itu kemana? Ya habis dari warung steak, habis makan, kan terus ngaji sama yang punya di Nurul Asri gitu, siapa gitu. Jadi banyak cara kok gitu ya dalam membangun komunikasi itu. Insya Allah yang kemudian bisa kita susun. Saya ingin tahu dulu Nabi di. Nabi disusukan Oh disusukan S nya kayak J Dijujukan <laughs> Pada orang desa Begitu juga orang-orang di zamannya Bagaimana ibu-ibu yang tidak Diambil asinya Bukankah itu berbahaya Jadi untuk difahami tentang tradisi orang Quraish Dalam rodo'ah Kenapa orang Quraish itu suka menyusukan bayinya Kepada orang-orang di desa Satu Karena asi itu kontrasepsi alami Jadi kalau Minum asi si bayi dimungkinkan si ibu Dalam dua tahun ke depan itu tidak akan hamil lagi Sementara orang Kroes itu sangat bersemangat untuk punya banyak anak Sehingga apa? Mereka kemudian segera anaknya itu disapih Diberikan persusuannya kepada orang-orang desa Agar apa? Agar mereka segera bisa punya anak lagi Ini diantara siasat Kroes supaya beranak-pinak banyak begitu Jadi ini alasan pertama tentang Rodoah Kenapa orang Kroes punya tradisi macam itu? Karena dia ingin segera punya anak lagi Dua, kenapa kemudian dulu di kota Makkah Anak-anak itu disusukan ke desa-desa Karena kota Makkah itu Tidak sehat Udaranya tidak sehat, tanahnya tidak sehat Airnya tidak sehat Dari mana ketidaksehatan itu Ketika itu coba bayangkan Makkah itu berhalanya ada 360 macam Disembah oleh berbagai macam bangsa dan suku Tiap bangsa dan suku itu Berkorban untuk berhalanya Tidak bisa dihitungkan sembelih hewan sehat dan kadang-kadang dimakan, dibiarkan busuk di dekat berhalanya. Gimana udara Kota Mekkah enggak sehat. Tanahnya enggak sehat, airnya enggak sehat karena kemudian memang perilaku orang yang menyembah berhala itu joroknya bukan main. Sehingga Kota Mekkah itu sangat polut, sangat perlu dengan polusi. Sehingga kenapa gitu? Anak-anak kecil itu kemudian dibawa ke pedalaman agar lebih sehat, udaranya, airnya, susu kambingnya dan sebagainya. Nah, apakah kemudian ajaran Nabi Rosulullah ini cocok untuk kita sekarang? Saya kira kesempurnaan seorang ibu Muslimah adalah justru ketika punya interaksi dengan bayinya di dalam menyusui itu. Bagaimana menyikapi pasangan? Oh, cemburu? Cubit aja hidungnya, bilang cemburu ya, gitu. Tama-tama begitu kan? Jadi. Cemburu itu kan tanda cinta, bersyukur kalau masih ada cemburu Dalam hubungan pernikahan Tetapi bagaimana menyikapi dengan proporsional Dia cemburu Kita menunjukkan Kita jauh lebih Mencintai dan menyayangi dia daripada siapapun yang dia Cemburu kepadanya Itu itu menjadi satu ketik Bagaimana refresh pernikahan yang Istrinya Usianya Usianya Usia kok bisa dibaca istri Usia pernikahannya sudah lama, biar tidak jemu. Telepon mertua, "Pak, Bu, kapan libur?" "Kenapa?" "Iya, saya perlu waktu Bapak dan Ibu tiga hari." "Oh, iya ada libur tiga hari begini-sini." "Oh iya, siap ya, Pak, Bu. Dititipin cucu tiga hari. Saya mau berdua sama istri bulan madu untuk yang ke-27, gitu." Jadi begitu, gitu ya. Jadi memang ada saat-saat yang harus kita bangun bersama gitu ya. Kadang-kadang anak biarlah menjadi mencari teman permainan, teman permainan adalah kakek dan nenek gitu. Hmm. <laughs> kalau kakek dan neneknya tidak ribet ya. memungkinkan begitu ya. Jadi itu salah satu cara me termasuk hubungan pernikahan yang harus diwaspadai dan berbahaya adalah kalau sudah kayak kakak adik suami dan istri kayak kakak adik. Sebentar istriku, kita ini suami istri bukan kakak adik. Kok kita akrabnya jadi kayak kakak adik begini gitu. Nah, maka kemudian itu harus ditata ulang, refresh dengan berbagai macam aktivitas yang memungkinkan untuk merenungkannya berdua, membersamakannya berdua. Itu contoh. Itu ya. Mohon maaf saya jawabnya ringkas-ringkas saja. -ringkas Sudah? Seperti ya? Ada lagi? Mana yang lebih baik bagi istri untuk mendukung dakwah suami, menjadi ibu rumah tangga atau berkarir? Berkarir di rumah tangga, begitu ya. Masih begini di rumah ibu bisa membuka rumah tahfidz, di rumah bisa kemudian ngajar ngaji untuk anak-anak. Iya -anak. sesekali keluar mengisi pengajian taklim ibu-ibu dan sebagainya. Eh oke enggak ada persoalan, gitu ya. Karir Oh, juga bisa saja berkarir di kantor. Tapi kalau bisa jadi direktur utama, jadi datang telat nggak ada yang narain, gitu ya. Maaf ya, seluruh anak buah rapat kita hari ini agak telat. Habis suami sih, gitu. <tik> jadi upaya kan memang kemudian ada peran-peran vital yang di, di, bisa dibangun. Gitu ya. Jika menjadi berumah tangga, bagaimana dengan keilmuan yang dimiliki? Tulis, jadi buku. Gitu ya Memangnya gak boleh ibu rumah tangga Nulis diktat perkuliahan Tingkat S terata 1 atau bahkan Untuk S2 Boleh kok gitu ya Jadi anda Tulis nanti Gelarnya Misalnya sudah terlanjur pendidikannya itu Sampai S2 gitu ya MSC Nanti tambahin belakangnya gelarnya IRT Ibu rumah tangga gitu ya jadi dari penulis yang sangat ternama bernama misalnya siapa Ainun Jariah, ST, MSc, IRT, gitu Nanti pasti akan jadi bertanya-tanya, IRT itu singkatannya apa ya, gelar mana ya, gitu ya? Ibu rumah tangga. <laughs> Seperti ASP, ASP tahu singkatanya Muhammad Jazir, ASP. Pleser tanya ahli soal pengajian. Tapi ASP itu arti asalnya itu Amin Said Putro. <tapi> di mana-mana di ditanyakan ASP itu gelar dari negara mana ya? Mesir apa Sudan apa? <tapi> itu ya, saya kumpul Bagaimana membina hubungan suami istri kalau jauh? Suami bekerja di pertambangan empat minggu bekerja satu minggu off di rumah agar tetap maksimal dalam dakwah. Ya selama suami sedang bekerja optimalkan kemudian waktu selain untuk mengurus keluarga juga untuk kemudian berdakwah. Nanti kalau suami pulang optimalkan waktu bersama suami Atur sedemikian rupa sebaik-baiknya. Wah masya Allah gajinya seribu dolar per hari nih bu? Dipertambah nanti. <laughs> sedang proses tarawih, Insya Allah pekan ini hitbah dan segera menikah. Mengandalkan istighorah Sudah sholat hajat Dalam lanjutkan proses Sampai saat ini saya belum mencintai calon saya tersebut Bagus Yang saya tahu Hanya bahwa beliau baik agamanya insyaallah Bisakah cinta ditumbuhkan setelah menikah Seth? Bisa Sangat bisa Jadi Ini Untuk diketahui Saya kayaknya mencintai istri saya itu Kapan ya Kira-kira 10 menit Lebih sekian detik Setelah akad nikah Itu baru tumbuh cinta kok Bisa saja yeah. Kalau begitu begini Ketika ada beberapa pilihan Ketika ada beberapa pilihan Maka seperti saran Imam Asyafi'i As Kita itu disarankan untuk, disarankan untuk Memilih yang menyelisih hawa nafsu Maka ketika ada beberapa pilihan itu Ya Allah kalau saya berhawa nafsu karena cantiknya, nah saya pilih yang kurang cantik saja deh. Gitu. Karena saya berhawa nafsu pada soal hartanya, saya pilih yang kemudian secara ekonomi, yang enggak jauh beda dengan saya aja deh. Jangan yang ini, ini anak bupati gitu. Karena saya khawatir nafsunya dalam soal ini dan sebagainya, maka kemudian yang terpilih ini kemudian yang benar-benar alasannya karena yang apa namanya? Yang berada pada titik, ya Alhamdulillah cantiknya, waktu itu dibandingkan dengan yang lain adalah bukan yang paling. Dibandingkan dengan yang lain, pintarnya juga bukan yang paling. Dibandingkan dengan yang lain, eh, nasabnya juga bukan yang paling. Dan dibandingkan dengan yang lain, kekayaan juga bukan yang paling. Saya hanya yakin mudah-mudahan agamanya baik. Tapi kalau sekarang kok semuanya jadi yang terbaik ya Cantik Paling cantik sekarang itu Nasab paling mulia ternyata Kekayaan luar biasa Kayanya dia itu konaannya luar biasa gitu. Dan sebagainya <laughs> Jadi insyaallah itu mudah Bisa kok ditumbuhkan Sekarang kan karena belum dekat aja Kalau sudah dekat anda akan mengagumi Betapa indahnya jenggotnya yang ternyata tidak simetris Itu misalnya gitu <laughs> Dan sebagainya terakhir sepertinya bagaimana batasan dalam menunjukkan kemesraan di hadapan publik. Gimana ya? Saya itu baca hadis-hadis yang kemudian para sahabat itu jelas-jelas gimana gitu. Misalnya ketika kita baca hadis Anas bin Malik cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menikah dengan Shafiyah lalu kemudian naik ke atas unta, lalu Shafiyah duduk di pangkuan beliau, paha Diceritakan detail gitu bahawa paha Sofiah itu terletak di atas paha beliau, lalu mereka kemudian berkendara sambil berpelukan. Jadi kalau saya bilang, oh nggak boleh. Dari mana dalil yang bilang nggak boleh menunjukkan kemesraan gitu? Bahwa ternyata Rasulullah gitu ya di depan publik itu kemudian berkendara berdua boncengan dalam posisi seperti itu. Atau misalnya kemudian Bagaimana sahabat itu bisa cerita Bahwa asalnya Rasulullah s.a.w. Dengan Aisyah itu cerita Ceritanya nonton Apa namanya Orang-orang yang bermain tombak di Habasya itu Dalam keadaan Aisyah memangku Aisyah dipangku oleh Rasulullah s.a.w. Kemudian pipi nempel ke pipi Ada yang berani begitu? Jarang-jarang sekarang Pada itu dicontohkan oleh Rasulullah kita bisa dikutuk satu jamaah kalau kemudian melakukan semacam itu gitu kan, dan bisa membuat galau para jomblo begitu. Itu yang terutama gitu ya. Jadi sebenarnya siapa yang salah? Yang jomblo atau yang mesra dengan suami sebagai suami istri? Siapa yang salah? Ya menjaga adab itu utama gitu ya. Tapi bahwa kemudian menetapkan oh ada batasannya nggak boleh menunjukkan kemesraan di depan umum dari mana dalilnya? Bahwa menjaga adab itu utama. Misalnya ya sudah gandengan tangan aja lah, gitu ya, jangan jauh-jauh, lebih dari itu dan sebagainya. Iya silakan memberikan anjuran itu. Hanya saja kalau untuk membatasi ya batasi paling cuma nggak boleh yang nggak boleh itu membuka aurat, yang nggak boleh itu kemudian Ya, yang memang kemudian melanggar adab Yang kemudian disepakati oleh masyarakat Itu saja Ini, ini, ini sekiranya menjadi Wallahu alam so. Ada pertanyaan lagi Ustadz Dari Via <laughs> streaming mm -hmm. Jika suami menikah lagi Tanpa sepengetahuan Anak dan istri Sah kalau sahnya sah, itu kan hukum. Bicara hukum itu sah, hanya bicara hikmah beda lagi dengan bicara hukum. Baik, terima kasih. <laughs> Jadi begitu ya. Kalau secara hukum sah, tapi bicara hikmah tentu saja lebih ahsan, lebih utama. Kalau kemudian itu menjadi pembicaraan dan musyawarah yang apalagi itu menyangkut nasib banyak orang, gitu ya. Kira itu contoh.